dari media online Facebook dari Fatima Az-Zahra dari Malaysia. Assalamualaikum Bu Ya saya dari Malaysia, saya dari Malaysia. mau tanya bagaimana menyikapi kejadian pembantaian di Perancis? Lagi-lagi umat Islam difitnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menyikapi tentang kejadian pembantaian yang ada di Perancis, Perancis ya. ya. Di Perancis. Ini adalah saudari kita dari Malaysia dan kita akan karena banyak Uh, saudara saudari yang bertanya dari luar negeri katanya tidak dianggap, dia mereka juga mendengarkan bahkan kita ketemu dengan sahabat yang di Singapura, yang di ini rupanya sangat detail, dia mengikuti pengajian kita sampai jam-jamnya ngerti, sampai kemarin Buya kemana itu tahu <laughs> jadi, ha, jadi mereka juga giat belajar termasuk yang di luar negeri, di Australia, di Hongkong dan sebagainya, mereka kok ngiri Buya kenapa kok tidak dibuka, kami selalu bertanya tidak pernah dijawab nih. maka kami jawab, yang dari Malaysia, bahwasannya e, dari dulu, Anda tidak usah Pusing bingung. Dari dulu memang dunia informasi itu telah merusak. Nabi Adam saja sudah difitnah sama iblis, sudah dibilang Nabi Adam waktu itu kanwalah tak rawahadi syajarota. Kau jangan deket-deket dengan pohon ini wahai Adam. Malaikat yang menyuruh, yang melarang. Jangan deket-deket dengan pohon ini. Walah tak rawahadi syajarota. Eh, iblis datang nih membuat informasi yang berbeda. Bahkan digelari dengan buah, apa? Pohon keabadian, al-khuld, syajaratul khuld. Bahkan ngomong Adam justru kalau kamu makan pohon ini kamu akan abadi, kebalikannya. Cih. Dunia informasi. Dan ini senjata iblis tuh sampai anak keturunannya iblis ya gitu, merubah informasi untuk menjurumuskan kita. Dari masa ke masa. Kita sering marah-marah itu. Dunia informasi semacam itu. Agar tapi kita sendiri hanya bisa marah toh. Makanya kami menghibur semuanya Agar kita melek media Sekecil apapun kita buat media Apapun koran kelas 20 orang yang baca Tidak ada masalah Atau media, radio, sama televisi Permasalahan kita adalah kalah di dunia media Media inform, informasi Sehingga informasi Informasi kebaikan kita tidak bisa mengekspos Sementara lihat ada kejadian Misalnya ada orang Islam saja Orang Islam, anggap saja orang Islam beneran Melakukan kejahatan dengan orang di luar Islam Satu saja, satu-satu Ini di esos dunia Tapi seribu orang Islam dibantai oleh satu orang di luar Islam Itu gak ada yang mengangkat Karena apa? Kita gak punya media Media ini penting Dan kita kalah di dalam dunia informasi ini Dan Sekarang media kita ini Anehnya juga ditunggangi oleh mereka Media kita, media komersil Misalnya orangnya Islam, Pak Haji yang baik Cuma tiba-tiba ya dia tidak bisa gak ada kurang-kurang informasi atau bagaimana. Tiba-tiba memberitakan berita-berita kayak tadi. Kadang menumpang di media kita. Jadi kelemahan kita adalah di media. Dan dari masa ke masa, Anda tidak usah pusing lagi. Dari masa ke masa, iblis selalu memalsukan data. Membuat informasi yang berbeda. Maka kita yakin Islam tidak semacam itu. Sudahlah pokoknya kalau ada kejahatan disandarkan kepada Islam, itu bukan Islam. Biarpun katanya Islam, pasti Islam bohong, Islam perusak, enggak Islam adalah indah Islam adalah mengajari kelembutan Bahkan di dalam perang pun Islam adalah keindahan Kita pastikan itu bukan ajaran yang benar Kalaupun dia mengaku Islam, itu Islam-Islam yang ngaco itu. Sebab Islam itu juga ditunggangi oleh orang Pura-pura masuk ke dalam Islam, ternyata dia merusak, mencemar wajah Islam Dengan buat kerusakan, Islam kok ngebom itu gimana? Yang dibom saudaranya, aneh Wong dengan orang kafir saja kita ada aturan mainnya dalam perang yang benar. Kita tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh kita membunuh orang tua, tidak boleh membunuh menghanguskan tanaman, tidak boleh menghancurkan terterakan. Itu kan ada dalam Islam dia. Ya? Enggak mungkin pembunuhan itu, enggak ada itu. Islam enggak mengajarkan kayak begitu. Kalau itu dinisbatkan Islam pasti dusta dan pasti dusta. Cuman siapa yang bisa mengkanter berita itu? Oh, kita enggak punya media yang kuat. Akan tapi kita Islam jauh luarlah, yuklah Ali. Maka berjuanglah anda. Makanya kami himbau kepada semuanya. Makanya Al Bahjah dan tim ini selalu mengembangkan media. Semampu kita mulai dari media radio. Alhamdulillah semakin hari semakin bertambah radio kita. Ada di sini, ada di Jelangga, ada internet ini, ada, ada di Batam, ada di Pulau Karimun, ada di so Bogor dan sebagainya. Kita terus memohon kepada Allah Ya Allah kirimkan kepada kami berjuang-berjuang yang tulus yang bisa menjadi sebab kita berjuang terus di jalanmu. Dan kabar gembira Masalah Islam berjaya di abad-abad ini Maka semoga adalah kita yang menjadi pejuangnya Zaman Muhammad Al-Fatih Islam sempat berjaya Zaman Salahuddin Al-Ayubi Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Tidak mustahil zaman kita Makanya ayo kita berjuang terus Makanya kita menyeru untuk membuat media Termasuk sekolah-sekolah dan sebagainya Di antara dan membuat media informasi dan akidah yang mengaku dirinya Islam yang sesat pun ternyata mereka getol urusan media Hanya kita ini pandai berbangga bahawa kita akidah yang paling benar tidak pernah urusan sama media Dirusak diadu domba sana sini, sana sini, sana sini Kenapa saudaranya berantem kita nanti Sama-sama gurunya sama, kakak adik enggak akur bagaimana Allah. Kita sering diadu domba Jadi permasalahan urusan media informasi Dan memang begitulah Dan mereka membuat kejadian kecil Kadang-kadang kejadian itu sengaja dibuat bahkan ada memang kejadian yang sesungguhnya orang Islam berbuat dolim tapi itu kan individu pribadi hawa nafsunya kekerasannya sifat yang tidak baik lalu membunuh saudaranya membunuh tetangganya yang nasrani misalnya itu adalah kasus individu oknum kasus orang per orang bukan kasus agama tapi di Islam mengajari kayak begini loh di sini pun juga marah para ulama kalau ada orang kayak begitu membunuh orang nasrani di tangga kita nggak boleh Islam itu indah aslinya. Jadi permasalahan adalah karena media kita tidak menyedeki media. Allah akamul hakimin. Apapun yang mereka omongkan, apa yang mereka perbuat Allah Maha Tahu. Maka sekarang kita membela bagaimana? Membela Islam dengan dengan semampu kita memperbanyak media. Maka kami seru di Alba'jah ada zakat center. Ini bukan untuk itu, untuk fakir miskin. Tapi ada rekening yang dibagi namanya infak center. Itu untuk media dakwah segala macam. Kalau anda ingin, selain duit zakat, masukkan infak center. Sebab kalau duit zakat tidak digunakan untuk buat radio, tidak digunakan untuk bangun pondok, tidak digunakan untuk berjuang ini tidak. Tapi untuk fakir miskin. Tapi kalau infak center yang anda terima, kartu-kartu itu, adalah untuk pengembangan pondok termasuk membuat media radio. Dan ini, asal uh, untuk, di, di, di, maaf, untuk diketahui saja, kita akan membesarkan yang mula-mula ini, sudah ada di Bogor sama di Batam. Sama di pusat sini akan dibesarkan, dan untuk membesarkan ini nilainya setiap satu power red stasiun radio butuh uang 600. Jadi kali tiga berarti 1600 itu FM-nya. AM-nya 1M. Jadi kita butuh duit 2M 22M,4. 2M4 dalam waktu singkat ini. Ada pun yang kecil-kecil yang, yang kelas berapa kilo itu ada di ini berceceran di mana-mana. Alhamdulillah dibudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana duitnya? Allah Maha Kaya. Allah akan memilih pejuang-pejuang ahli ikhlas untuk berjuang bersama bersama kita jangan khawatir. Sehingga nanti untuk Bogor dan sekitarnya kita punya stasiun radio Radioku yang ada di Bogor, Jakarta semuanya akan di-cover dengan media kita. Kemudian televisi juga kita sudah memulai. Semoga dimudahkan para pemirsa semuanya, mari bergabung semuanya. Lihat, agar sempurna, mungkin Anda lihat kabur-kabur, enggak -kabur, jelas sering hilang, maka ta'ilah. Semoga setelah ini akan semakin sempurna. Yang punya kemampuan untuk bisa berpartisipasi apakah dengan tenaganya, kita perlu pakar-pakar yang bisa mengedit. Mungkin ada Cebolan daripada pertelevisian silakan bergabung dengan kami. Kami butuh pejuang-pejuang yang yang handal. Kita perlu editor yang hebat. Animasuk, segala macam. Pokoknya kita pengin orang-orang ahli. Ataupun anda ingin berpartisipasi dengan uang anda siap. Mungkin anda terlalu banyak tanah. Saya pengin buat 100 hektar untuk perjuangan boleh? Tidak ya, ada masalah. Ada orang punya 500 hektar. 100 hektar kan cuma separuh lima dari hartanya. Tak mustahil dan kita menemukan orang-orang aneh. Tubalil urobak yang dikatakan oleh Nabi. Beruntung orang-orang aneh itu. Siapa? Kalau nyumbang tidak tanggung-tanggung. Nyumbang ratusan juta, nyumbang miliar. Itu orang aneh kan? Menurut orang ahli dunia kan aneh. Duit segitu kok dikasihkan. <gajaran> Tapi kenyataannya ada orang aneh. Dikatakan tubalil urobak beruntung orang-orang aneh itu. Maka yuk menjadi orang aneh semuanya. Di saat orang pada pelit menjadi dermawan. Cidaklah orang bingung dunia kita ngurusin akhirat. Ini bermasalahnya urusan media. Semoga Allah SWT membebaskan umat Islam dari tuduhan-tuduhan ini semuanya dan Allah Maha Tahu wal Islam yaklu wa yu la yu'la alaih Islam agung tinggi dan tidak ada yang meningginya lagi